Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina amri wahlul 'uqdatam amma ba'du alhamdulillah jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Malam hari ini insya Allah kembali kita akan melanjutkan hafalan surat as sajdah Yang telah kita hafalkan minggu kemarin atau Senin kemarin sampai ayat berapa masih pada ingat? 11 ya, Alhamdulillah semoga Allah Subhanahu Wa Taala jaga hafalan kita dari ayat 1 sampai ayat 11 Insya Allah semuanya sudah siap untuk meneruskan hafalannya? Siap? Oke, kita murojaah dulu ya. Kita ulangi dulu ayat-ayat yang telah kita hafalkan dari ayat 1 sampai ayat 11. Bersama-sama kita mulai dengan membaca basmalah dan ta'awudz. Auudzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillaahir Rohmaanir Rahiim Ayat 1 Alif Lam Mim 2 Tanzilul Kitaabil La Raiba Fihim Mir bil alamin 3 am yakulna tar bal huwa al haqq mir rabbikal tundhir ma atahum min nadhirin MIN QAD LIKALA ALLAHUM YAHTADUN 4 ALLAHUL LADHI KHALAQA WAL BAYNAHUMA Thumma wa ala al-ars Ma lakum min dunihi Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi thumma yaruju ilaihi fi yaumin kana alfasanatim mimma ta'uddun Zalika alimul ghaybi wa shahadah Al-Azizur Rahim Alladhi ahsana kulla shay'in Qalaqahu wa salimintin summa ja'ala naslahu min sulalatim mimma immahin summa sawwah Nafah kofiq imir ruhii wajalalaku musam awal ab polilam atas kurun. وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْكٍ جَدِيدٍ بَلْ هُم بِلِقَاءِ Kafirun. كَافِرُونَ Kul yatawaffakum malakul mautil ladzi Summa tsumma ila rabbikum turja'un. Oke ya. Sudah ayat 11. Coba kita ulang dari ayat Ayat 6, ayat 6 bagaimana bunyinya? Dhalika Dari zalika ya, barang-barang Yang semangat, gerakin tangannya Satu, dua, tiga Dhalika alimul ghaib Wasyahadatil azizurrahim Allah di ahsan kull ashayin, kalau kuhuwa badak hol kol ingsa niming tin, sulalatim. mimma imahin thumma sawwa huwa nafakha fihi ruhih wa ja'ala lakum sam'aw Qul limma tashkurun wa qalu aidza lafi jadid balhum bihim kafirun kul yatawaffakum turjaun menghafal quran muda arti abzoro apa mata atau pelingatan asyamah as alaf idah arti bolalna ha? lenyap atau hilang ya hmm, atau musnah fil ardi ilmu mi holking penciptaan Yang baru, kalau ya tawafakum yang mewafatkan siapa kalian? Siapa itu malakul mauti? Apa artinya malakul mauti? malaikat maut pencabut nyawa. Oke, siap ya. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala telah menjaga hafalan kita ayat 1 sampai ayat 11 dan semoga Allah berikan kemudahan bagi kita semuanya untuk bisa meneruskan menghafal surat As-Sajdah ayat 12 dan seterusnya. Bersama guru kita Ustadz Bobby Herwibowo. Bowo. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Rabbil Adamin Wa salatu ala Nabi Muhammadin Wa ala alihi wa ajmain Wa la hawla wa la quwata illa billahi La alihil amma ba'du Bapak ibu hadirin Sekalian rahmati Allah SWT Syukur Alhamdulillah dalam kondisi Allah berikan rahmat berupa hujan Allah juga masih Mudahkan kita datang ke masjid ini Dan Tadi pagi di Bandung Ustaz dapat kabar ada Ustazah Nuri namanya. ini kabar gembira buat anda semua yang Allah pilih ngafal Quran beliau baru ikutan ngafal langsung mulai mengajarkan yang lucunya lagi karena semangat dia ngajar, ibu-ibu diajarin, anak-anak diajarin lagi dia ngafal kalau nggak salah suara Ar-Rahman lalu seru-serunya ibu-ibu juga pada seneng maka aneh ini pengajian belum ada sekencang ini pada bacanya biasanya kalau ngaji cuma ustaz atau ustazanya doang suaranya kedengeran, jemaahnya enggak nah ini semuanya kedengeran hingga persis seperti ceritanya Umar bin Khattab masuk Islam ada seorang pemabok preman ngedenger ini kampungnya jadi kencang banget orang-orang baca begitu datang dalam kondisi mabok Ketika dia datang, datang dalam kondisi mabok, nanya, ini pada ngapain? Ngaji? Ngaji apa ini? Maka kemudian ibu-ibu pada ketakutan akhirnya nggak berhentiin pengajiannya keluar. Ini ngafal Quran semudah tersenyum. Namanya preman, untung preman yang datang bukan orang gila. Ah ini preman, dia ngomong ngaji apa kayak begini? Ngaji semudah tersenyum, ngafal Quran semudah tersenyum. Modelnya gimana? Nanya itu preman dalam kondisi setengah sadar, setengah enggak. Maka dijelasin. Nah preman ini ngomong begini nih. Coba ajarin saya. Nih lihat di preman, ngaji. Mabok li. Kalau benar, saya bisa apal. Saya janji, saya mau berhenti mabok. Nili. Semangat Ustazah Nuri. Baik kalau gitu. Itu ibu, -Ibu pada berhenti, pada ngeliat. Ini Ustazah ngajarin tuh preman mabok. Dan Masya Allah, rupanya kalau jemaah masjid Al-falah diajarin nama saya setiap pekan satu ayat ini Ustadza Nuri Allah mudahkan ngajarin tuh preman sekali tampil di situ depan preman 10 ayat tuh hafal. lihat nih bagaimana Allah pilih meskipun Al- sama seperti Umar bin Khattab maka Masya Allah dia kaget dia girang dia hafal kun makna dia balik ke rumahnya semua botol-botol Minuman keras dipecahin dan sekarang mas Allah itu preman sekarang jadi merbuat masjid. Jadi ngapal Quran dah, mudah-mudahan semua jadi merbuat masjid. Amin. Jelek banget konklusinya, ya. Nggak, nggak, nggak Jadi keluarga Allah satu itu. Yang kedua, saya mau Habib ngajarin. Di Padang. Kuali kota Padang yang buka. Ini mah enak ngajar di masjid. Ngajar di pesantren biasa. Ini kita ngajarin ngafal Quran di Car Free Day. Jadi orang-orang olahraga, orang-orang lagi lari-larian, kita ajarin. Dan Masya Allah senang. pesertanya senang, panitianya senang. Bubaran, saya masuk hotel, masuk kamar, maka kemudian pesadab yang ngasih saya. Itu panitia, sudah pada nunggu. Pengen ngobrol bareng Ustaz keluar. Saya keluar Masya Allah Barangkali sudah pernah diundang ke sini Ahli parenting namanya ahya Ayah Irwan Rinaldi Itu pernah, pernah diundang ke sini Belum Ayah Irwan Dia orang Padang Dan dia ketua panitianya Jadi beliau tinggal di Depok Beliau ngomong gini Ustaz, udah pernah sampai belum Kisah ini ke telinga Ustaz Bisa apa Ini kisah di terminal Depok Ustadi Ada musholat Dan Disitu ada preman baru taubat Jadi baru senang sholat Lalu Ada orang habis sholat Di musholat itu Zikirannya aneh Zikirannya apa? Zikirannya begini Ustadi Zikir Model apa sih bilang? Iya ngafal Quran cara ustaz. Oh gitu. Jadi dia mau begini-gini. Tadi musola sendiri. Kalau kita rame-rame mah enak. Ini coba lihat, saking girang dia segini-gini sendiri. Dan suaranya keluar. Dan kemudian karena ngelihat aneh, ini preman yang baru taubat langsung ditarik dead. keluar, diusir. Itu orang yang mau diusir. Ini ajaran aliran sesat apa nih Ketidu preman? Maka itu orang ngomong Saya belum pernah ketemu nih orang Orang ini ngomong Ini bukan sesan pak, ini baca Quran Baca Quran model apa katanya Seumur-umur saya baru lihat kayak begini Saya juga pak Seumur-umur juga baru praktekin Tapi Masya Allah Saya ngapal Quran dengan metode Ustaz Bobi, ngapal Qurannya Lewat HP Saya belum pernah ketemu Ustaz ah, Bobi, Ustaz Bobi juga nggak kenal saya Tapi Masya Allah Itu metode yang kayak begitu membuat saya jadi ketagihan ngafal Quran Dan kemudian saya bisa hafal beberapa surat Masih iya? Iya, nggak cuma surat yang bahkan berikut artinya Maka penasaran tuh preman Coba-coba, ajarin saya kalau benar mudah Itu di emperan mushollah itu mulai tuan. Tuhan Maka lihat nih, kalau Allah pilih kita menjadi ahlul Quran Maka Al-Quran itu nggak cuma buat diri kita Bisa jadi merubah orang lain Seperti para sahabat Rasulullah Biar belum kelar ngafal Quran 30 juz Musab bin Umair baru hafal beberapa surat Allah kirim Rasul kirim ke Madinah maka dengan tangannya dengan lisannya nyampe Alquran orang Madinah semuanya masuk Islam maka sampai inti kepada tuh preman maka Masya Allah diterdegen, ayo pak ikutin saya gerakin tangannya digerakin tangan Masya Allah maka hari itu juga itu preman enggak al jadi preman jadi dia mulai saat itu pensiun. hari itu juga pensiun enggak lagi operasi di terminal Depok dia pulang ke Tasik Ustaz percaya itu preman, Masya Allah sekarang kerjanya di masjid dan setiap hari dia kumpulkan anak-anak dan diajarkan ngapal Quran cara Ustaz dan itu kisah dari mulutnya ayah Irwan Rinaldi saya bilang ke S.W.T semakin khawatir lima rahmatullah buat antum semua yang ada di sini amat menarik, amat asik kalau yang anda hafalin surat sejadah bersama kita ini pulang, minimal, keluarga apal juga tuh akan asik lagi di tempat anda bekerja anda begini, ajarin teman-teman anda semuanya pada ikut minim satu, dua, tiga orang ikut pahalanya akan makin banyak dan lebih asiknya lagi kalau belajar yang paling nikmat adalah belajar yang kita ajarkan itu metode belajar yang paling asik maka Nah, niat amalkan ya. Niat amalkan meski cuma satu ayat. Nah, udah mau isya nih. Kita lanjut ayat 12. Siap kira-kira? Yang jawab cuma satu orang nih. Siap kira-kira? Nah, yuk kita ta'us dan basmalah. <tuh> Auudzubillahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau taro... Ikuti. Walau jikalau... Taro engkau melihat... Idh... Idh... Tadkalah... Al-Mujerimuna Orang-orang pendosa Nakisu Ru'usihim Nakisu menundukkan Ru'usihim kepala mereka Ainda Robihim di hadapan Rob mereka, walau teraizil mujrimun anakisu ruusihim. Ainda sama-sama, Tara idil mujrimuna nakisu ruusihim inda rabbim lagi yang keras wa tara idil nakisu ruusihim Ainda Lebih keras Naki suru usihim Ulang dari walau darot Satu, dua, tiga wala muje nana isturuu ai dahat tadikan saya walau tara idil mujrimu nana suruh usihim inda rabbi'im yang keras saya tukar lagi tambah keras walau Rabbana Ya Tuhan kami Abasarna Kami telah melihat Wasami'ana Dan kami telah mendengar Furjiana, maka tolong kembalikan kami nahl agar kami beramal salihan yang saleh. Inna. Sungguh kami muqinun telah yakin kalau orang-orang kelongkong lihat orang-orang pendosa di hari itu di hari kiamat mereka malu nundukin kepalanya ketika berjumpa dengan Allah maka mereka semuanya akan mengatakan ya Rob kami kami udah dengar, kami udah lihat sekarang Kalau boleh, balikin kami lagi ke dunia untuk mengerjakan amal soleh. Sekarang kami sudah yakin, sudah baru yakin bahwa amal soleh itu bermanfaat, maksiat itu membahayakan diri kami. Rabbana Abasarna Wasami'ana Farji'ana نعمل صالحا إنا موقنون ربنا أبصرنا وسامعنا Ikuti فَارْجِعْنَا نَعْمَل صَالِحًا إِنَّا مُوقِنُونَ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعَنَّا farji 'anna mal salihan inna sekarang cari 22 juta ayo berdua berdua dua orang, dua orang kalau belum kenal, kenalan tapi ini diajak bapak, diajak nah itu ada tiga orang tuh, tiga amung tiga, disini nih, nih. nih dibilang dua-dua pada tiga-tiga dua-dua Dua orang-dua orang Kenalan-kenalan orang. Udah? Nah Bentar dulu, bentar dulu, sabar Udah? <tuh> ini Ustadz bagi dua Orang pertama kuasai Sampai ayat ini Eh, suwi dulu, suwi dulu, biar tahu siapa yang orang pertama Orang kedua di sweet Orang pertama. Nah, belum selesai, masih banyak yang suit. Orang pertama, dengerin ustad Dia akan kebagian ngajarin temannya sampai bagian ini. Walau tara idil mujrimu nakisuru ushim inda rabbihim. Ya, orang pertama. Ulang lagi. Ulang lagi. Lihatin orang pertama. Boleh ikut bareng-bareng. Wala'utara idil mujrimuna nakisuru ushiim 'inda rabbii. Ulang lagi nih. Ulang lagi. Orang pertama dengerin. Boleh ikutin bareng-bareng Walau tara idhil mujrimunanaki suru usihim inda rabbihim Udah? Orang kedua Dengerin orang kedua Eh jangan buka Quran ya Jangan nyontek Makin dibuka kagak apal dari jaminan ustaz. Mendingan ngikutin ustaz aja. Tutup Qurannya. Orang kedua. Rabbana abshorna wa sami'ana farji'anna mal salihan inna muqinoon. tutup aja Al-Qur'annya tutup. Lagi mending ikutin Ustaz orang kedua. Rabbana abussanna wasmi'anna farji'na na'mal salihan inna muqinoon. Sekali lagi buat orang kedua. Baik, sekarang Ustadz ulang buat orang satu dan kedua. Siap? Habis ini dengar dari ulang lagi. entar yang ketahuan buka HP-nya Al-Qur'an, hp diambil. Siap ya? Teledin dari orang pertama orang kedua. Walau tara idil mujrimuna nakisurusi 'ainda rabbihim. Orang kedua. Rabbana abshorana wa sami'ana farji'anna na'mal shadi'an inna mukminun. Dah. Selamat mengajar. Kalau kalau misalnya lupa-lupa ingat, lupa angkat tangan aja, dari disamperin. dikasih tau, jangan buka, jangan buka orang pertama ajarin orang kedua, orang kedua ntar ajarin orang pertama Kalau ibu-ibu ada yang susah Nanya sama istri saya tuh, Umi Maya Kalau mau diperlu benerin Gimana perlu pertolongan lagi Pesat ulang nih Ayat 12 Bagian 1 dan 2 Liatin barang bareng juga boleh Bismillahirrahmanirrahim Walau tarah Idil mujrimun nakisu ruusihim 'inda rabbihim Bagian kedua Rabbana abshorna wasami'na farji na'mal na na Salihan in Muqinun Kita dengar azan dulu ya Nanti kita lanjutkan Jangan berbicara Simak dengarkan azan dan jawab Insya Allah kita akan dapatkan syafaat Rasulullah Allah shahadu an لا ilaha illallah الله. an شha أن عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجنا نعم lagi ولو Lanjutin Yang belum lancar lanjutin Jarin Pasangan yang udah lancar Angkat tangan بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْ تَرَى إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَا قِصُّ Arminah mal salihan Inna muqtinu Walau taro Walau taro uh, Walau taro Dan jika lau para uh, kamu melihat idil mujrimun apabila orang-orang orang-orang yang berdosa nakisu ruusihi menunduk kepala menundukkan kepalanya in darib in ila sisi Tuhan sisi hadapan Tuhannya rabbana wahai Tuhan Absor kami, kami melihat. Wasamik kami mendengar. Warjina, maka kembalikanlah kami. Was warjina nak mal maka kami akan mengerjakan. Aminah mukminu. Sesungguhnya kami orang-orang yang yakin. Walau taroh. kalau Jadi kalau melihat jikalau engkau melihat orang-orang yang berdosa menundukkan kepala, menundukkan kepala di hadapan Tuhan mereka ya Allah kami telah melihat dan kami telah mendengar Kembalikanlah kami ke dunia, agar berbuat amal soleh baikan. Sesungguhnya kami orang-orang yang yakin Ayo pesanan lagi? Yang udah? Ini maju. Ibu ibu ada mau maju? Pasangan Ibu-Ibu yang sudah hafal, angkat tangan. Ayo, Ibu-Ibu. Ayo, ada pasangan yang sudah hafal. Sudah belum? Yuk kita baca tiga kali sama-sama Ayat 12 Bismillahirrahmanirrahim Walau tara'idil idil suru usihim Ainda rabbi'im نَا وَالسَّمِيعَ فَارْجِ نَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّمَا مُقِينُونَ Sekali lagi tambah keras walau Insyaallah takbir Allahu Akbar. Walau tara kala engkau Muhammad melihat nanti di hari kiamat itadkala al-mujrimuna orang-orang pendosa naqisuru usihim menundukkan kepala mereka inda rabbih di hadapan rabb Robbana mereka akan berkata Ya Rob kami absarna Kami sudah lihat Dan kami sekarang sudah dengar Farji'na izinkan kami kembali lagi ke dunia Nak amal salihan buat apa? Untuk ngerjain amal salih Inna muqinun sungguh kami sekarang baru yakin Maka ihwat taliman rahmati Allah subhanahu wa ta'ala Ini adalah rahmat Allah buat kita semua Bahawa ada Episode-episode yang belum pernah kita jajalin, belum pernah kita coba episode-episode ini Allah bocorin buat kita. Apa bocorannya? Di hari kiamat, nanti orang-orang pendosa, mereka akan minta sama Allah agar minta dikembaliin dan bisa melakukan amal soleh. Maka sebelum itu kejadian pada diri kita, keluarga kita, <coughs> Cek cek Bismillah Sebelum itu kejadian pada diri kita Cek cek Sebelum nanti di hari kiamat kira termasuk orang yang merugi maka bocoran dari Allah beriman amal soleh dari sekarang iman amal soleh iman amal soleh itu di hari kiamat seperti di ayat 10 surat al munafikun itu ada bocoran dari Allah saya mau nanya nih di sini udah ada yang pernah mati belum? angkat tangan kalau sudah pernah mati, angkat tangan, ada? kalau belum pernah ada yang mati termasuk saya maka ini bucorannya setiap orang yang pernah hidup pasti ketika mati, ajal, maut itu menjemput tatkala sekarang maut ada dua cita-cita dari setiap kita cita-citanya itu adalah dua, apa itu? وأنفكوا مما رضعناكم من قبل آيات يا أحدكم الماوت فيقول ربي لاولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدقواكم من الصالحين بوران nanti di hari di hari kiamat di hari datgala kita mati pasti kita punya cerita-cerita dua Apa itu? Bocorannya dalam surat 63 ayat 10. Surat berapa? Surat berapa? 63 ayat berapa? 10. Dari apa yang kami rizkikan pada kalian min qabli ayatia ahadakumul maut sebelum datang pada kalian hari kematian. Baikula laula ila di hari kematian itu kita akan mengatakan ya Rob boleh enggak minta tangguh sedikit ngapain kata Allah minta tangguh sedikit nih cita-cita kita saat sekretul maut menjemput falsadakoh cita pertama cita-cita pertama aku mau sedekah yang banyak wa minas dan cita-cita kedua aku mau jadi orang soleh. Itu di hari kematian nanti di hari kiamat kayak begini Farji'na na'mal salihan Inna mu'kinun Ya Allah balikin lagi kami ke dunia Sekarang kami diyakin yakin Kami pengen melakukan amal soleh yang banyak Maka Yuk Yang mau hidupnya ngisi dengan amal soleh Angkat tangan Mudah-mudahan Allah jadikan hidup kita bermanfaat Mati kita husnul khotimah Amin banyak amal soleh ya. Sekarang Ustadz mau ngasih tahu teknik ngafal angka, kayak tadi itu surah 63, ayat 10. Kayak Ustadz Adi Hidayat, mau nggak kira-kira? Yang mau dikit banget, mau gak kira-kira? Baik, bayangin angka 0, 1, 2, bayangin ya, 3, 4, 5, di kepala anda, 6, 7, 8, 9, 10. Nggak menarik itu angka kan? Di kepala Anda kan? Kecuali kalau angkanya udah kecetak di lembar merah Baru menarik itu Sekarang saya pengen kasih tahu kepada Anda Gimana ceritanya Agar otak Anda langsung nangkep Angka-angka itu Maka nggak jadi angka Tapi akan jadi gambar Akan jadi visualisasi Bayangin ya Kalau 0 itu bola 0 apa? Bayangin 0 bola Sudah? Satu Pulpen. Maka kalau ada angka 01 bayangin, bola ditusuk pakai pulpen. Ada kan? Seru kan? Dua, bayangin, bebek. 2 apa? Bebek. Kalau ada angka 20, ayat 20, bayangin, bebek lagi main. Nah, sudah mulai asik kan di kepala kan? Tiga. Bayangin, borgol terbuka, borgol, borgol terbuka, tiga, sudah? Jadi kalau ada ayat 23, bayangin, bebek kakinya di borgol, sudah belum? Saya bayang, model kayak begini mulai permanen di otak, sudah? Lima, eh hey, jangan ngatur-ngatur ustadz. Lima, bayangin Perempuan bunting Udah belum? Bayangkan Melendung itu perutnya Udah? Kalau ada ayat 52, bayangin Perempuan bunting dikejar-kejar Nah itu seru kan di kepala kan? Maka kalau liba-dua biasa aja gak menarik Tapi kalau ada perempuan bunting dikejar-kejar bebek Baru asik di kepala anda Permanen sudah itu Sudah? Tujuh. Tujuh. Gak apa-apa ya, kita nikmatin aja. Kedengeran masih suara saya kan? Tujuh. Bumerang. Tahu bumerang? Bumerang. Tujuh. Kalau ada ayat 75, bayangin. Ada yang main bumerang, karena... 8 Suara saya kedengeran oh, okay. 8 snowman. Tahu snowman Manusia salju 8 apa? Snowman. Balik lagi Satu apa satu? Satu bola pulpen satu. satu apa? Pulpen 3 borgol kebuka 0 bola 8 senoman 7 5 wanita hamil, oke okay, udah mulai hafal kan, asik kan? 4 4 perahu layar, bayangin perahu layar, layarnya angka 4 itu. 4 apa? Perahu layar. Kalau ada Ayat 45, bayangin, bukannya wanita hamil naik kapal layar, enggak menarik. Kapal layar nabrak wanita hamil. Sudah belum? Semakin sensasional di otak, semakin permanen. Tapi kalau biasa-biasa aja otak enggak boleh terima itu. Sudah? Empat apa? Kapal layar. Sembilan sekarang. Sembilan, bayangin. raket Tenis. Raket tenis, sudah? Kalau ada angka 902 maka bayangin raket tenis mukul bola, kenapa? Ngebebek, nah, sudah? Enam, hmm. enam, pernah nonton Popeye nggak? Popeye di saluran, dia ngerokok pakai cangklong, atau cangklong? Cangklong, enam itu pipa cangklong, sudah? Oke, sembilan apa sembilan? Rakyat tenis, delapan, Senomen tujuh, enam, cangklong, lima, monitam, paling kenceng yang sambil ya, empat, bayar, tiga. wargol terbuka, dua bebek, satu nol ha. jadi ngebayangin begitu langsung tahu tuh, tinggal masukin ayat walau taro idil mujrimu nanakisu ruusihim inda rabbihim rabbana abasarna wasami'na farji'na na'mal salihan inna mu'kinun Bayangin kejadian di hari kiamat. Tolong kau lihat Muhammad ketika orang-orang pendosa nunduk kepala mereka di hadapan Allah. Mereka bilang, "Ya Allah, kami udah lihat, kami udah dengar. Kalau boleh, izinkan kami kembali lagi ya Allah untuk mengerjakan amal soleh. Kami udah yakin. Bayangin tuh orang-orang pendosa saat itu lagi malu nundukin kepala di hadapan Allah. Eh orang-orang beriman, lagi pada ngegambar, pakai pulpen, gambarin apa? Gambar bebek Tidak belum? Tidak wayang Masuk tuh ayat dua belas Jelas? Sekarang saya mau ngasih tahu kepada anda bahwa itu satu teknik nafal Teknik nafal digit yang satu digit, dua digit Tapi kalau misal digit yang panjang Maka agak ribet tuh kita ngafalinnya. Maka sekarang saya pengen ngasih tahu bagaimana teknik ngajarin ngafal angka yang panjang. Mas, cek-cek. Namanya siapa? Semula, nama saya Tovan. Begin. Okay. tofan boleh tahu nggak nomor HP-nya? Boleh. boleh. Kita semua ngapalin boleh enggak? Boleh. Boleh. Eh jemaah siap sanggup ngapalin nomor handphone sup Topan? Ini mukanya pada jelek semua nih ngapalin siap? Oke. Okay. Kalau boleh tahu udah berapa lama nomor handphonenya? Udah berapa lama dipakai? Sudah 10 tahun. 10 ya? tahun. Oke. Okay. Siap ya kita ngapalin nomor handphonenya Topan ya? Siap? Yuk, pelan-pelan nyebutinnya. Ini Pentium 1 kayak semuanya Yuk. 0821 0821 nomor apa? Simpati. Simpati. Simpati. 0821. Udah belum? Dah, terus 1066. 10 kemudian 66, oke. Okay. 8576. 8576. Ustad sebut lagi ya. Saya nyebut nih. 082110668576 Benar? Betul. Udah 10 tahun itu? Ya. Ayo. Sekarang saya sebut dari belakang nih. Dari belakang. 6758 1280 Betul? Betul? Coba sebut. 67 mm -mm. 58 iya yeah. 01 1280 Cepetan Ustaz atau cepetan Topan? Ini udah 10 tahun begitu ya Nah sekarang trip jasa terima kasih Topan Jadi saya sekali denger langsung bisa hafal itu nomor yang panjang terus jika langsung bisa bolak balik, mau gak kayak gitu? Mau? Oh. Kalau mau duduk ke depanan dikit, cepetan ah, Cepetan, isi Serius, ibu, ibu duduk ke depanan, biar pernah lihat ngapain pada begini? 0821 1066 8576. Perlu bisa? Dah, dibalik bisa, balik. Maka sekarang saya akan ngasih tahu teknik ngafal dengan model sama Angka itu sama seperti huruf, angka itu sama seperti kata, tulisan, otak kita nggak bakal nangkep, nggak menarik. Maka seperti saya sampaikan dari awal-awal dulu bahwa Jibril tidak pernah ajarkan Rasulullah Wasallam baca dan tulis, karena baca dan tulis itu merepotkan otak. Demikian juga, angka juga akan merepotkan otak. Caranya adalah gimana ceritanya, angka yang panjang itu langsung bisa kerekam sama kita. kalau tadi angka 0 sampai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 setiap digitnya itu ada bola ini pulpen maka kalau satu-satu ini menarik dia pakai itu paling hebat dua digit tapi saya akan buat ada angka 2 digit atau angka 3 digit atau angka 4 digit, semakin panjang digitnya kemudian Anda asosiasikan, maka Anda akan merasa senang melahap semua angka itu, contoh. Ini angka asosiasi adalah angka yang amat berarti dalam hidup Anda, contoh. Kalau saya ngomong angka 2 digit ini 46, maka yang kelihatan di kepala kita itu adalah Valentino Rossi, benar gak kira-kira? Tahu? Atau Bank BNI 46. Ngerti itu? Jelas? Sudah paham? Kalau saya ngomong 77, maka muncul di kepala kita SLR 77. Ngerti itu? maka ini adalah angka-angka yang jeng-jeng keluar di kepala kita. Sama juga seperti kalau tiga digit, angka dua, tiga, empat, yang muncul apa kira kira-kira. Oh, tahu banget nih bawa pak. Jadi samsu itu kepala kita. Jelas itu. Kalau tujuh, empat, tujuh, tuh belum ini langsung tahu Boeing. Ngerti? Maka ada angka-angka yang jeng, kita langsung ngerti. Sama seperti angka 4 digit 19, 4, 5 Ada apa itu? kemerdekaan 2, 1, 2 Apa itu? Bisa monas, bisa orang sablan 0, 0, 7 Jadi ada angka yang amat berarti Buat hidup anda Sama juga seperti uh, mikro LED yang biasa anda naikin, Metro Mini yang dulu biasa anda rangkat sekolah, nomor SMP anda, nomor plat mobil anda, nomor rumah anda, itu angka-angka yang amat berarti, paham, jelas. Dan terus kalau pengen ngapalin nomor handphone, gimana ceritanya saat? Oh, kepalanya pasti anda akan ngerti. Kalau ini 0811, kira-kira operator apa? telekomsel kalau misalnya 0817 apa? 0815 indosat jadi anda akan ngerti itu semua dan yang menariknya lagi ini masing-masing ini dia punya warna 0811 warnanya apa? merah 0817 warnanya apa? biru 0815 kuning, jadi di kepala anda seng sudah tahu, maka sekarang saya akan nyebutin nomor handphone yang agak panjang, nanti tebak nomor handphonenya siap kira-kira nih kesini sekarang kameranya, kelihatan saya tebak nomor handphonenya datang ke grapari Telkomsel beli kartu Halo. Tahu kartu Halo? Angkanya tahu? Bocorin dah kalau belum tahu 0811. Sudah? Siapa yang beli kartu Halo? Yang beli adalah James Bond. Sudah belum? Angkanya sudah disimpan? Beli kartu Halo di Grapari, siapa yang beli? James Bond. Maka begitu beli kata operatornya, silakan tunggu di luar, Pak. Dalam 5 menit insyaallah langsung aktif nomornya. Maka dia tunggu, sambil tunggu keluar, akhirnya dia ngerasa asam mulutnya, dia ngerokok Ji Samsu. Sudah belum? Sudah simpan? Sambil dia nikmatin J Samsu, tiba-tiba masuk SMS HP-nya, nomor Anda sudah aktif. Lalu masuk SMS dari London nih, segera cairkan uang untuk misimu di Jakarta, di Bank BNI. Sudah belum? Sudah? Sudah disimpan. Ada nomor halo James Bond di Samsung BNI. Begitu dia ada tarik duit di BNI, uangnya sudah di tangan, sebelum dia beraksi rupanya dia berasa lapor, oh di seberang ada STLN. Sudah? Maka kemudian dia pesan makanan, Bayar dulu, kemudian dia nunggu makanannya belum datang. Sambil dia nunggu, tiba-tiba kemudian muncul Wiro Sablang. Ada belum? Sudah? Wiro Sablang melihat ini ada Londo satu, maka kemudian tiba-tiba dipukul Hamura Sablang. Berantemlah Wiro Sablang sama James Bond. Ketika dipisahin, dilerai Hamas Security ditanya kenapa kamu nyerang? orang asing maka sebelum bilang bapakku mati di tangan Londo kapan? tahun uh, pada saat kemerdekaan sudah simpen? tahun kemerdekaan sudah? maka rupanya si James Bond dia koma dibawa ke rumah sakit nggak sembuh juga akhirnya dia dibawa pulang ke London pakai pesawat Boeing udah belum? udah? Arduhalo, James Bond, Ji Samsung, BNI, kemudian Estelar, Virus. Berapa digit? Dengausananya lagi, bayangin lagi ceritanya tuh. Dapat dapat berapa digit? ada yang sudah ada yang sudah nulisin iya berapa angka itu nomor handphonenya jadi berapa angka Siapa yang tahu tuh nomor handphone panjang itu, siapa tahu Angkat tangan. Siapa yang bisa nyebutin? Ayo sini. Wih, topan langsung pinter dia. Ya Pak? Udah jangan ngeliat lagi Pak, ceritain sini. Ini ya hp -nya. 0811 007 007 234 46 77 212 1945 77. Takbir Allahu Akbar. Balik pan, balik. Aduh, 747. 7475491212 uh, eh 6477 64 6470 Profesor. 432 ya. 700 1180. Takbir Allahu Akbar. Lihat tuh. Coba hitung berapa digit barusan tuh. Ceritanya, hitung Berapa digit? Berapa? 24 Terlihat tuh, 24 digit Anda hanya perlu dengar Sekali saja Masih ingat nomor Teleponnya topat, masih ingat? 021 1066 8576 Sini, maju Nomor teleponnya Topan, 0821-1066-8576 uh, nah. <laughs> Jadi anda akan tahu, ngerti bagaimana orang yang menghafal angka sama menghafal dengan cerita, paham itu? Jadi kalau yang menghafal angka, maka otak begitu disuruh balik nggak bakal bisa, dia akan rusak Tapi kalau dia jadi cerita, dia jadi gambar, maka itu akan nikmat sekali. Bisa kelihatan. Saya bantu nih ya, 0821 itu simpati, merah. Sudah? 10, nomor 10, kira-kira di kepala Anda 10 itu apa? Atau siapa? Kalau buat saya, 10 itu Maradona. Tahu? Tahu Maradona? Kalau nggak Maradona, Messi juga boleh. Sudah? 66 Bagi saya, terserah 66 mungkin bagi anda punya arti yang macam-macam Bagi saya, 66 itu surat tahrim 66, maka boleh Maradona baca surat tahrim Surat tahrim itu pengharaman terhadap istri Boleh jadi Maradona, dia lagi marah-marah sama istrinya gambarnya Sudah? Sudah? 85 Boleh cari, 85 menurut anda itu apa? 85 itu lahir kelahiran adik saya yang perempuan namanya putri Lagi marah-marah sama bini si Maradona, eh rupanya si putri ngedengar Sudah? 76, 76 kan? Betul kan? 76 terserah mau bayangin apa? Saya ngebayangin temen saya Nanang yang beda cuma setahun dari saya maka udah kelihatan tuh, maka begitu ada nanang, ada putri kemudian perempuan lagi di omelin sama Maradona maka 1280 gampang pasangannya masih ada gak tadi yang berdua? masih ada pasangannya? oke, sekarang yuk, adep-adepan sama pasangannya tanya nomor handphone lu berapa? gitu pelan-pelan, nikmatin 0817 OXL gitu ya, jangan dicatat jangan dicatat kemudian, terus Dia seputin dua angka dua angka bagi dia dengerin nikmatin ya dan upayakan bisa ngafal itu dengan membuat gambarnya ceritanya dan bisa hafal bolak-balik. Dah, mulai. dua angka dua angka bayangin ya jadinya apa buatkan cerita buatin ceritanya, sebutin angkanya, dan coba bolak-balik, bikin bolak-balik. Apaan? tuh Pak Heban, bertanya nomor handphone. -nya. Harus pastikan Anda buat ceritanya ya, kalau nggak ada ceritanya nggak kebayang, makan tar lupa. Pastikan Anda bisa bolak-balik menyebutnya nanti. Ini teknik ini kalau Anda ikutan trainingnya 3 juta setengah. Buat Jemaah Al-Fala gratis Ustaz Kasih. Sudah belum? udah Air maju sini Sebutin temennya siapa namanya, sama nomor handphonenya. Kalau salah bilangin ya salah gitu. Reaksi. Mas Topik, uh, Siapa mas, namanya? Mas Topik, Nomor handphonenya 0812 887 716 146. Bener itu. Balik, dibalik itu uh, 641 617 8821 Bener. dia juga enggak apa dia bisa balik. Keren, takbir. Allah <tuh>, ceritanya uh, coba ceritanya. Kosalah masa dua kan plat merah nih. Ya kan ada dua snowman terus di sisi sampingnya ada anak umur 16 tahun lagi melempar bumerang, melempar bumerang, terus kena kebang, ada orang lagi tanda tangan di bank 46, BNI 46. Allah akbar. buatin ceritanya ya kalau nggak ada gambar nggak ada ceritanya maka keluar dari sini juga lupa sudah paham itu? Dah, dah tutup, dengerin, jangan ada yang dicatat, jangan ada yang nyater nomor handphone temennya nggak di handphone, jangan juga di kertas. Jadi ini peraturannya dengerin ya. Pulang ntar sampai di rumah baru SMS atau WhatsApp, oi, gua apal nih nomor lu, gitu ya. Oke, okay, siap? Terus juga termasuk ceritanya, jadi apa yang kita rekam dari nomornya dia, kasih tahu ceritanya begini. Oke, okay? oke. Okay? Dan insya Allah kalian berdua mudah-mudahan makin jadi saudara dunia akhirat. Yuk kita baca ayat tadi, habis ini kita infak ke depan dan kita duduk dengan doa dan kemudian kita sholat isya berjemah. بسم الله الرحمن الرحيم ولو ترى إذ المجرم rabbana absarna wa sami'na fargina nikmal shani'an innama lagi dengan keras إِنَّ رَبِّهِمْ رَبَّنَا نَعْمَرْ صَالِحًا إِنَّا مُوكِنُونَ Yuk, seperti biasa, kita infak terbaik, minta sama Allah, menurut mudah infak ini akan menolong anak-anak yatim, duafa penghafal Al-Quran, juga demi keberlangsungan majelis ini. Sambil maju infak ke depan, jangan lupa doa sungguh-sungguh, minta pada Allah agar Allah jadikan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita menjadi Ahlul Quran. Laki-laki sebelah sini, laki-laki perempuan -laki sebelah, laki -laki sebelah sana, silakan. Ustazagalaharan Ustaz Bobby dan insya Allah kita akan ketemu lagi Senin pekan depan melanjutkan ayat yang ke-13 Alhamdulillah sudah sekian pertemuan, sudah mendapatkan 12 surat